Muat ajaran dan pelajaran, kalifah dari sifah dan nafal antfa'il arwah wali dina wali dikom, wa amwatina wa amwatikom, wa amwatul muslimin jama'in, khususnya daruh alif alkitab, Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar, dan yang membangun masjid مساعد في بناء هذا المعهد ان لا تغشاهم بالرحمه والمغفره واجعلهم من الجنه ويختم لنا ولك من عشنا في خير وتوفى في والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Dirapatkan eh, Yang kosong-kosong itu diisi Dirapatkan Supaya berkah tempatnya Dirapatkan yang kosong-kosong Bismillah walhamdulillah Wassalatu Al wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Qalan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Ittajiru fi amwalil yatama La ta'kulu haz Hadith Hassan Hascahi Hassan dan Sahih rawat Tabrani. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ita jiru, jiru berdagang-dagangkanlah atau berdaganglah kamu." Fi amwalil yatama di harta-hartanya anak-anak yatim. La takkulu tidak memakan, Haa, itu amwal amwalil yatama harta-hartanya anak yatim, Az-Zakatu Zakat. Kalau ada orang punya tanggungan anak yatim, orang punya tanggungan anak yatim kok anak yatim tadi itu kaya banyak harta kok bisa anak yatim punya harta bapaknya kaya mati kan dia berarti punya harta banyak Hah? atau misalnya ada anak yatim dikasih duit sama orang banyak Kembali tiga Kaya Lu hartanya anak yatim itu Kena zakat setiap tahunnya Dia punya emas Satu hintal Ya kena zakat Setiap tahunnya 2,5% Ladi kalau ini 2,5% 2,5% 10 tahun 25% ente bisa habis itu bisa, De, hartanya anak yatim itu nah, supaya yang habis yang miara yang nanggung anak yatim tadi itu dia seharusnya memperdagangkan harta tadi itu ada hasil jadinya faham ya ada ha? Ada hasil Tidak sampai habis dimakan za Zakat Begitu seharusnya Hah? Cuma Bagi yang dagangkan Hartanya anak yatim Tidak boleh Ngambil hasil Saya miar anak yatim Tidak boleh saya dagangkan 50% 50% hasilnya Gak boleh 100% Amal soleh sudah Gak boleh ngurangi sama sekali Kecuali Kalau orang itu Tidak mampu Hanya untuk Keperluan memperdagangkan atau menjalankan duitnya anak yatim dari itu. Misal dia harus kulaan barang di Surabaya. Ongkos ke Surabaya-nya enggak punya. Untuk makannya di Surabaya. Enggak ada duit. Maka ngambil daripada hasil untuk makan seperlunya, untuk ongkos seperlunya, boleh. Lebih daripada perlu Enggak boleh Enggak bisa dimanfaatkan duitnya anak yatim Dosa Sama dengan duitnya masjid Enggak bisa Saya jalankan duitnya masjid Nanti 50% 50% Enggak bisa kalau kamu tidak mampu untuk bisa 100% Tidak usah dijalankan Faham tidak ini? Jangan nanti akhirnya dibagi hasilnya Tidak boleh Apalagi cari sumbangan kemudian dipotong, Haram Karena orang yang nyari sumbangan itu adalah Yadu amanah, dia menjadi orang yang amanat Saya nyumbang masjidnya 100 juta Sampainya 5 juta, haram Amanatnya 10 juta, sampainya cuma 5 juta Kalau enggak bisa amal enggak usah ngurus masjid kalau enggak bisa amanat, enggak usah ngurus anak yatim, tambahan tek. ini nih? Perlunya apa untuk dijalankan hartanya anak yatim? Supaya hartanya enggak habis terkikis oleh zakat. Zakat itu enggak tunggu Dari hartanya orang yang balek Hartanya wongedan Kena zakat Hartanya orang yang gila Kena zakat Kemudian Yang kedua Hati-hati Anak yatim jangan diganggu. Memang anak yatim itu tidak mampu balas karena memang masih kecil. Wa amal yatimafalah takhar kata Allah. Anak yatim jangan kamu Paksa-paksa begitu, Enggak berdaya dia, cuma Allah yang akan balas bahaya kamu. Walla taqrubu ma'al yatimillah billatihiya. Asan, jangan kamu mendekati hartanya nak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau enggak bisa yang terbaik Jangan pura-pura kamu akan Berbuat baik kepada anak yatim Bahaya Masya Allah biar anak yatim Bukan tempatnya anak yatim yang dibangun Rumahnya dia sendiri yang dibangun Bahaya orang ini Ngomongnya anak yatim tapi wong kampung dikumpulno. Minta sumbangan sana, minta sumbangan sini bahaya kamu. Alladzina yakuluna amwalal yataamaa inna maa yakuluna fii butuunihim Orang-orang yang makan hartanya anak yatim Yang masuk ke perutnya bukan makanan yang bergizi Tapi itu adalah api Anak yatim itu harus dikasih Harus disayang, harus dicinta Bukan diperas hartanya Kalau mau amal silahkan tapi jangan sampai kamu mengkhianati atau memakannya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anawakafilul yatimika ta'ini Firjanak. Aku bersama orang yang miara anak yatim dengan bagus, bukan? mengambil hartanya nanti di surga seperti gini artinya dekatnya dengan Nabi seperti dua jari ini sangat dekat dengan Rasulullah lah kalau udah dekat dengan Nabi berarti tempatnya paling istimewa di surga yang paling istimewa itu Rasulullah Dekat dengan Nabi seperti dua jari. Lengket dengan Rasulullah. Lengket dengan ha? dengan Nabi. Dalam satu hadis Nabi juga bersabda. Khairu buyutin nas. Baitun fiyatimun yuhsanu ilaih. Wasyarru buyutihim baitun fiyatimun yusau ilaih. Sebaik-baik rumah manusia yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya anak yatim tapi diperlakukan dengan jelek. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masah ala rasiyati min, falahu biki l sharat mard aliyah yadu, amard aliyah yadu. Hsana. Siapa orang yang ngusap kepalanya anak yatim setiap satu helai rambut yang dilalui oleh tangannya, pahala. Maksudnya sayang bukan dibuat usap-usapan. Itu bukan bola lampu sihir. Nanti bisa bayangkan kalau satu pasuruan ngusap kepalanya yatim botak dari kecil itu anak. Maksudnya diusap itu adalah dibelai dalam arti disayang. Banyak sekali cerita-cerita Tentang keutamaan Memperhatikan anak yatim Ada satu orang Dikenal amalnya jelek sekali Sehingga satu kampung, satu desa Tidak ada yang senang sama itu orang satu kota benci semuanya dengan orang itu kenapa? maksiat terus siang malam maksiat teler setiap malam di kota itu ada satu orang yang terkenal wali pak dia kholwat gak pernah keluar dari tempatnya ibadah kepada Allah Udah puluhan tahun dia kalau satu saat orang yang dibenci dari itu mati, nggak ada yang takziah, sadeso nggak ada yang takziah. Jadi itu orang nggak ada yang datang kepada keluarganya, nggak ada yang mandikan, nggak ada yang ngafani. Sampai istrinya itu nangis Bayar orang Eh tak bayar Itu sono Bayar orang untuk mandikan Bayar orang untuk menggafani Dibawa ke musolah Untuk disolati Tidak ada yang datang nyolati Akhirnya Istrinya menyatakan Udah pak Kalau gak, gak, kalau tidak begitu Udah taruh ada di jalan dah Mau ada yang ngubur dikubur Kalau gak ada ya udah mau diapakan Orang gak ada yang senang sama dia Kok Aneh Orang wali yang gak pernah keluar dari tempatnya Tadi itu saat itu keluar Tempatnya ada di atas di gunung Saat itu dia ada di tengah kota Jalan kaget orang-orang yang ini biasanya datang bersiarah ke sana ini orangnya keluar udah puluhan tahun gak keluar keluar semuanya satu desa ini aneh ini berkerumun datang ngisi wali tadi itu kok tumben samben, kenapa ada apa Ya. Saya diperintahkan di mimpi suruh keluar sekarang, suruh ngimani mayit orang meninggal di hari ini di tempat ini yang jadi wali min auliaillah. Dia wali. Dia orang yang diridhai oleh Allah, dia orang dirahmati oleh Allah. Siapa ya yang meninggal tadi? Lu mimpi saya bukan satu kali, berkali-kali. Hari ini disuruh saya keluar rumah untuk nyolati dia, ngurusi jenazahnya dia. Hebat benar wali ini suruh ngurusi. Si, si, si, si sahabat meninggal ya? Enggak ada yang meninggal orang situ. Enggak ada wali meninggal, yai. Enggak ada meninggal, orang yang meninggal. Yang wali enggak ada, yang soleh enggak ada. Ini biadab ini yang mati Ini orang gak karuan namanya Ah gak mungkin Mimpiku salah long berkali-kali Bukan satu kali ya Wih, Ini orang begini Ini orang begitu Ini orang begitu Misalnya Sebentar, aku ingin tahu, ingin tanya sama keluarganya. Orang ini apa sih amalnya? Kepingin tahu deh. Datang sama keluarganya, tanya sama istrinya. Bu, mau tanya, amalnya suami ada apa? Orang-orang tahu, Pak. Ada dia, mabuk setiap malam berbuat itu berbuat ini macam-macam ceritakan. Loh yang saya tanyakan bukan kejelekannya. Amal baiknya apa? Apa ya? Tadi ya. Apa ya? Ingat-ingat ini orang Kalau saya teliti sih ada dua hal yang bagus. Menurut saya katanya. Iya apa? Suami saya itu setiap malam itu mabuk berat Pak kata dia Habis isa itu udah minum Teler kadang-kadang Belum sampai ada di kamar jatuh duluan Tapi setiap jam 2 malam sadar dia pak Sadar kadang-kadang bangun itu Berlumuran air kencing Dia tidak sadar kencing Setelah itu dia mandi Pakai baju Salat menghadap kepada Allah Sambil menangis Ya Allah Hina hanya orang yang menjadi Pengikut nafsu dan setan ini Ya Allah Semua orang sudah benci kepada aku Ya Allah Semua orang tidak ada yang menerima aku Ya Allah Apakah engkau tidak rahmat kepada aku Ya Allah Neraka yang mana yang aku akan tempati Nanti jika engkau tidak mengampuni Aku Ya Allah Nangis begitu sampai subuh Sampai sholat subuh Terus setiap malam Kemudian Apalagi Suami saya itu Kerjanya pas-pasan Pak tapi dia cinta sama anak yatim Rumahnya itu selalu ditempati anak yatim Perhatiannya itu selalu kepada anak yatim Dia tidak mau ganti pakaian baru Kecuali anak yatim sudah dibelikan baju baru Dia tidak mau makan kecuali anak yatim sudah kenyang dia sayang sama anak yatim. Itu anak yatim dipiara sampai besar sampai diajari kerja. Begitu setiap berpuluh-puluh tahun begitu perbuatannya. Kata si wali, masya Allah, dua amalan itu bukan amalan kecil itu amalan besar pertama bagaimana orang tadi itu mengaku dirinya bersalah dan mohon ampun kepada Allah nggak gampang kalau ngaku salah itu nggak gampang banyak orang yang salah tapi nggak ngaku salah ngerasa benar orang yang ngaku salah itu berarti tawaduk kepada Allah banyak orang sujud di masjid Tapi hatinya sombong Percuma orang yang sombong itu Dibenci oleh Allah Lawang malaikat Lawang iblis itu asalnya ada di langit Kumpul dengan malaikat Diusir sama Allah Apalagi yang ada di bumi Kumpulannya sama manusia biasa Sombong lagi Ini orang tawaduk kepada Tuhannya. Mengaku bersalah tobat kepada Allah Dan orang yang tobat kepada Allah itu adalah kekasih Allah At-Taib Habibullah Yang kedua rahmat artinya Belas kasih artinya Utamanya kepada anak yatim Tidak gampang orang punya hati rahmat Banyak orang kejemah Apalagi terpengaruh dengan harta Tapi ini orang Bagaimana Walaupun pas-pasan Tapi hatinya rahmat Dia lebih baik Dalam keadaan lapar Kalau memang belum membantu Anak yatim Belum memberi makan anak yatim Belum perhatian kepada anak yatim Ternyata orang itu mendapat rahmat Pak di akhir umurnya husnul khotimah dia Dan diampuni dosanya Allah berkat, apa? tobat dan cinta sama anak ya Yatim, haji, tapi duyar yatim yang dibuat haji berjumah Raka tempatnya Benar memperhatikan anak yatim yang ada di kampungnya sampai ya. Waduh, anak yatim itu Habib. Nyupo anak yatim itu Habib. Anak yatim itu Habib. Gudang bukan. Anak yatim itu bukan nyupo, bukan gudang. Anak yatim itu cari perhatian Supaya anda kasih sayang Kalau dididik enggak. Buktinya Nabi Muhammad itu yatim kok. Tapi hebat jadinya Pernah Nabi setelah Salat id Nabi setelah salat id Nabi memperhatikan umatnya. Yang tua, masya Allah dia bersih bersih, senang nabi. Yang muda dia rapi rapi, senang. Yang kecil, wah oh, main main baju baru semuanya, senang Rasulullah. Tapi ketika Nabi melihat anak-anak kecil banyak yang main-main sedang merasakan hari raya, ada satu anak duduk begitu, termenung. Datangi sama Nabi, "Eh, kok kamu enggak seperti teman-teman kamu ceria, bahagia? Anak ini menangis. Apa bedanya, ah, ya Rasulullah?" Kalau mereka itu senang di hari raya Pantes punya bapak yang berikan baju baru Punya emak yang membuat membuatkan makanan yang lezat Tapi aku tidak punya bapak, tidak punya emak ya Rasul Tidak ada bedanya hari raya dan bukan hari raya bagiku ya Rasul Aku yatim piatu, ya Rasul Aku enggak punya baju baru. Aku juga enggak ada yang memasakkan makanan yang lezat tadi ya. Nangis Rasulullah. Masyaallah. Ayo ke rumah ke rumah. Diajak ke rumah sama Nabi. Dipanggil istrinya Setia Aisyah. Aisyah, rawat ini anak. Kasih baju baru ya. Kasih makanan yang lezat. Iya ya Rasul, dirawat, dimandikan, kasih baju baru, kasih makanan yang lezat. Setelah selesai, dipanggil sama Nabi, "Sini Nak, sini." Bapakmu meninggal. Iya ya Rasul. Ibumu meninggal. Iya ya Rasul. Sekarang kamu punya bapak baru, mau enggak? Siapa ya Rasul? Bapakmu sekarang Muhammad Rasulullah. Kamu punya ibu baru Siapa ya Rasul Aisyah menjadi ibumu Istrinya Rasulullah Kamu punya kakak sekarang nak Fatimah menjadi kakak kamu Kamu punya Adik sekarang nak Hasan dan Husin jadi adik kamu Sekarang tidak boleh, susah ya Sekarang sudah punya bapak Punya emak, punya kakak Punya adik, kamu masuk Dalam keluarganya Nabi, ayo Itu anak yang asalnya susah Sedih Kelihatan paling seneng Di antara teman-temannya Heran teman-temannya Kenapa kamu Kok seneng sekarang kenapa Aku Paling bahagia sekarang Hari raya bagiku sekarang beneran Kamu kenal aku gak sekarang Kenal entes siapa? Kamu ajitin piatu Kata dia Aku nggak yatim lagi. Aku sudah punya bapak, punya emak, punya kakak, punya adik. Siapa bapaknya kamu sekarang? Muhammad Rasulullah. Ibuku Aisyah, istri Rasulullah. Kakakku Fatimah adikku Hasan dan Husain. Allah. Begitu seharusnya orang itu perhatian sama yang ada di sekitarnya. Ah, kembali kepada pembahasan, hartanya anak yatim, supaya enggak habis dimakan zakat, asal anda amanat, asal anda beramal soleh bukan untuk memanfaatkan, maka dianjurkan, diperdagangkan, supaya harta tadi itu tidak kalung, malah bertaham. Tambah tapi tidak boleh Diambil sedikit pun Jika kamu mampu Boleh kamu ambil hanya untuk keperluan Bukan keperluan rumah tangga Kamu makannya Kamu sama mungkin ongkos Kendaraannya Kamu untuk keperluan memperdagangkan duit tadi itu Hanya itu Tidak boleh lebih paham Pahamnya Hadir berikutnya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittakhidu 'inda al-fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah Ittakhidu jadikanlah 'inda al-fuqara'i pada orang-orang fakir ayadi jasa-jasa Kebaikan, kebaikan Yang sering nolong orang fakir Yang sering Norong orang-orang miskin Fa inna lahum Maka sesungguhnya Bagi mereka fukuro Daulatan kedudukan Yaumal qiyamah Di hari kiamat Punya kedudukan tinggi nanti Di hari kiamat orang fakir Dia menjadi orang istimewa Nanti di hari kiamat orang fakir. Orang fakir, ya di dunia memang Gak kereken, gak ada yang Berhati kena orang fakir Tapi nanti di hari kiamat Orang fakir itu adalah orang istimewa Cuma orang fakir Yang sabar dan rito Bukan orang fakir Ente-ente Ibiti-itonggo Orang fakir Yang sabar, yang dirito boleh kita menghina orang fakir nah? Nanti orang Yang kaya-kaya itu Memerlukan membutuhkan Pertolongan orang fakir Kalau di dunia orang fakir Datang kepada orang kaya Pak tolong saya kasih bantuan Untuk beli beras untuk pengobatan, nanti dari kiamat orang yang dulu kaya di dunia datang kepada orang fakir pak tolong saya pak ya kan sampai pernah tak bantu dulu mintakan syafaat mintakan tolong sama Allah supaya ngampuni dosa saya Gitu. karena itu Nabi menyatakan yang banyak loh bantu orang fakir, karena mereka punya kedudukan nanti di hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa nolong kamu nanti itu orang fakir jahat semua orang fakir loh nanti akan dituntut ini loh saya minta air aja enggak dikasih ini loh tahu kalau saya sakit untuk berobat enggak pernah dibantu bahaya sampai kalau kita huh? jangan dibenci orang fakir ya jangan diremehkan orang fakir walaat nular fakirin nanti ke sampean. Orang-orang yang sombong dengan hartanya Yang benci sama orang-orang fakir itu Enggak lama tumpes Enggak lama Bahaya Orang biskin, orang fakir ini bahaya Jangan sombong sama harta percuma Fir'un lebih kaya dari kamu kok Korun lebih kaya daripada kamu tumpes Habis hartanya Apalagi wong sungi Karena itu jangan macam-macam di atas bumi ini. Yang kaya itu dikasih kesempatan, dikasih harta lebih, itu adalah kesempatan supaya bisa dapatkan tambahan pahala dari hartanya. Hmm. Yang sekarang kaya bisa dijadikan melarat sama Allah dalam waktu yang singkat. Yang melarat bisa dijadikan kaya oleh Allah dalam waktu yang singkat. Loh, hacik kok piyen sugih. Saiki kok modele kaya ngono, miring-miring ngono. Ya Allah, kuli lo piyen wingi ku sugih Itulah pasang surut, Pak nggih. Yang kaya Mungkin kamu sebentar lagi jadi orang melarat Pumpung-pumpung masih kaya Singa okay, ah? amal. Yang melarat Mungkin kamu sebentar lagi jadi kaya Sing sabar, sing rito Supaya kamu tadi itu jadi orang yang baik Itu maksudnya Besta cerita ini satu kejadian ya, dalam satu hikayat diceritakan ada satu orang kaya raya Sugi setengah mati setengah urip hebat Sukinya istrinya cuan Woi sukses ini orang Cuma hatinya Tidak rahmat Sama orang-orang fakir miskin Hatinya tidak rahmat Sama orang-orang fakir miskin Ketika dia mau makan sama istrinya yang cantik, makanannya macam-macam. Mulai ikan laut, ikan darat, ikan udara, ikan akhirat, ikan planet, oh, no, makanan yang istimewa, hidangan yang istimewa mewah. Tengah-tengah mau makan, tengah-tengah makan gitu ada yang ngetok pintu, tok tok tok tok tok. Lihat siapa? Tahu taunya orang gembel, orang miskin pak. Dua hari belum makan, kasih makan. Ngamuk yang punya rumah ini, yang kaya ini. Kamu itu miskin, enggak punya apa-apa, enggak -apa, aturan lagi. Enggak tahu ya jamnya makan sekarang. Saya itu tadi nafsu mau makan itu. Lihat wajah kamu dan bau kamu ini enggak selera sekarang ini. Eh, keluar-keluar, keluar. Melarat kamu itu ngurusoni omai. Benci sama orang melarat ini. Ya Allah hancur hatinya orang miskin tadi Allah maha tahu dengan hambanya yang sombong ini Dibenci sama Allah orang sombong itu pak Mulai saat itu pekerjaannya kolap. Langganan-langganannya semuanya berhenti Akhirnya bangkrut Akhirnya banyak utang, akhirnya banyak energi, tanahnya disita, mobilnya misalnya kendaraannya disita, semuanya disita. Akhirnya rumahnya juga disita, cekcok sama istrinya pegatan, cerai, keluarganya gak ada yang seneng. Numpang sana enggak diterima, numpang sini enggak diterima. Akhirnya dia jadi gelandangan Al-Gembelu Wal-Bambungu. Daftar pekerjaan sana ditolak. Minta pekerjaan situ ditolak. Tidak ada jalan yang lain kecuali Al-Ngemisu Wal-Jahu'u. Minta sana enggak dikasih, minta sini enggak dikasih, sampai masuk satu rumah yang megah. Kendaraannya mewah. Diketok pintunya, "Tolong Pak, tolong saya Pak, Dua hari belum makan Pak." Dibalas, "Nggih." Kebetulan yang punya rumah mau makan sama istrinya foto mungkin. Cuma artinya orang yang kedua ini enggak sama dengan dia rahmat sama orang yat, sama anak orang-orang miskin itu cinta dia. Tidak si dok dok itu siapa? Orang miskin, lihat dan suaranya, gemeteran sudah. Dia bilang, belum makan dua hari. Ya apa kalau kita tunda jam makannya kita? Kita kan bisa beli nanti. Kita kan bisa masak lagi nanti. Suruh masuk di kasihan. nanti kita tunda jam makannya. Untuk kita, kita tunda. Oh benar mas, benar. Suruh masuk lagi. Okay. Udah, istrinya membukakan pintu. Pak disuruh masuk sama suami saya makan di dalam. Terima kasih. Kelihatan wajahnya orang si miskin dan itu jerit si istrinya. Ya Allah. Astagfirullah. Nangis. Kaget si suami. Oh no, Allah. ada apa kamu ya Allah mas katanya. Ini yang minta-minta ini sih. Mantan suami saya dulu. Dulu pernah ngusir orang minta-minta. Persis seperti keadaan kita. Waktu mau makan diusir. Dicaci sama dia. Sekarang dia dijadikan keadaannya sama. Melarat minta-minta. Subhanallah. Apa nang kejadian itu? Sekian tahun yang lalu, Mas. Loh. Rumah kamu di sini dulu. Iya. Rumah kamu alamatnya ini benar. Subhanallah, mesem. Betu guyu yang si suaminya ini. Loh, Mas, kau guyu sampean? Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tersenyum? Ada apa? Ya Allah kata dia. Tahu tidak orang yang minta-minta gelandangan dulu itu? Itu aku, Dik kata dia. Paham nih ya? Yang dulu miskin minta ke rumah kamu waktu sama suami kamu yang pertama diusir, itu aku. Wali sama Allah Yang miskin jadi kaya Yang kaya jadi mis Malah istrinya Jika sikin bonus Digawinkan dengan Mantan gelandangan Yang jadi kaya tadi itu Hati-hati Itu sing suki sama so miskin Dan sing miskin Tambah miskin ke akhirnya Terus jadi opo Kalau Hati, hati ya orang sombong itu Allah nggak seneng loh Allah benci sombong karena kuat kemarin kan kena sertruk baru kan sombong karena pejabat tuh lihat kena kasus korupsi kan telat kan jangan sombong eh jangan sombong jadi orang yang rahmat Artinya Mudah-mudahan insyaAllah ha? Majlis taklim ini ada hasilnya Pertama apa Anak yatim Perhatikan ya Kedua apa Orang miskin diperlakukan dengan baik Dibantu Persis dengan firman Allah Wa ammal yatima falak Wa ammasaila falak Amma biniamati Rabbika Fahadis Anak yatim Jangan kamu paksa Orang yang minta-minta Jangan kamu hardik Jangan kamu bentak-bentak Jangan kamu usir Kalau dapat nikmat terangkan ya, Buktikan Ceritakan Jangan nanti ceritanya Cerita Yang tidak nikmat-nikmat terangkan tak punya duit saya Landik kantongmu Yang ada di bank itu Ojuk goro Tumpas temenan nanti duit itu nah, Karena itu Jangan anda tadi itu raku-raku lagi Yang banyak membantu orang Jika kamu mampu Dan Perhatikan anak yatim Jika kamu mam, mampu Wallahu Wallahu'alam bisalat